saya、oh、lagunya lama Syadu a s i k yang nonton a s i k argobanya a s i k monatanya w a s i k Saweran n y a w a s i k nam bersyukurnya dari argoba、Bener. gitu ya、uh, sehubungan dengan event ini acara ini kan sedekah bumi、Sedika、ya bumi. jadi syukur atas selama ini buminya Allah telah menghasilkan dan merupakan aset apapun hasil apapun ha yang diperoleh oleh warga masyarakat Gunung Sari Gunung Sari gobok gobok gobok gobok gobok ya gobok ini <laughs> <laughs> beda ya beda, beda ya k a r i o r i Kabupaten Rembang Jawa benar, Tengah benar, ya bareng-bareng dengan mitra kerja kita、ya. dari merpati fashion production profesional dari video shooting yang udah diakui oleh Jawa Tengah yang、hmm. udah dipandang positif oleh Indonesia、Jere. apalagi audio musical ini、hmm, yang datang dari Jawa Timur ini progresnya semakin luar biasa Menarik,、hmm, itu karena Bang Jo yang di sana ya. juga karena mewakwe yang di belakang sana、iya. ya、okay. apalagi kalau bukan di b a k So. Oh. Terima kasih kerjasamanya Udah dinanti dari awal Semakin hari semakin boh Putih Bokongi mentul titik.、Oh, gak、ini. cuman itu yang mentul <tuk> Nanti dilihat sendiri <tuk> ya, ya. Ya, ya, Ada ya. Rena KDE Munajah ボールアバン、ピアンキタリス、ティアカアヒ